Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas salah satu bab ya, yaitu al-mamnu' minash-sharf atau isim ghairul munsharif. Baik, apa itu isim ghairul munsharif? Yaitu isim yang tidak boleh ditanwin dan dikasrah. Jadi, isim ghairul munsharif di sini adalah isim yang dia tidak boleh ditanwin dan dikasrah. Perlu kita perhatikan bahwasanya, ya mengulang materi-materi yang telah lalu bahwasanya isim apabila dia tidak kemasukan dengan alif dan lam maka dia ditanwin. Demikian pula apabila ada suatu isim yang dia kemasukan dengan salah satu dari huruf-huruf cer -huruf maka dia dikatsal. Namun di sana ada kelompok isim yang dia tidak memenuhi kaidah-kaidah tersebut. Ya, isim tersebut tidak boleh ditanwin dan dia juga tidak boleh dikasrah. Nah, kelompok isim inilah yang dikenal dengan isim ghairul munsharif. Contohnya misalnya kita perhatikan masjidu. Ya, masjidu. Ingat, dia tidak memakai alif dan lam. Akan tetapi kalau kita mau cermati, ternyata masjidu di sini dia juga tidak ditanwin. Kenapa demikian? Karena Masajidu di sini termasuk kelompok isim ghairul munsareh. Demikian pula Umar. Ya, Umar. Nama orang ya, Umar. Kemudian Aishatu. Bukan Aishatun. Ya, demikian pula contoh yang lain, Usmanu. Ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, intinya apa? Intinya isim ghairul munsareh di sini, dia tidak boleh ditanwin. Demikian pula tidak boleh dikasrah. Apabila kemasukan dengan huruf-huruf Z. Baik. Namun demikian. Walaupun tadi kita katakan bahwasannya isim ini tidak boleh dikasrah. Namun ada syarat-syarat dari isim Gawirul Munsaret. Supaya memenuhi, ya, memenuhi kaidah tadi. Yang pertama, bahwasanya isim Gawirul Munsaret itu tidak sebagai mubab, Ya. Jadi, dia tidak sebagai mudok. Kita telah belajar apa itu mudok, apa itu mudok nilai. Yaitu, maknanya tidak boleh dia disandarkan pada isim yang lain. Contohnya, misalnya, fi <tuh> Ya, aku sholat di dalam masjid-masjid. Maka apa? Maka masjid di sini, karena dia termasuk isim qairul munsoref, Setelah dia kemasukan huruf jer, maka dia tidak dikasroh. Dan tetapi apa? Isim Wairul Munsoreb itu kalau dia dikasroh, dia malah Apa? Ganti sebagai harukah dari kasroh adalah di fathah. Setelah dia kemasukan huruf jer, dia tidak dikasroh. Dan tetapi dia malah di, di fadah. Nah, ini adalah ciri dari isim Wairul Munsoreb. Nah, dia kita perhatikan masa hajib. Ya, dia tidak sebagai mubal. Kita lihat kata di belakang Masjid sudah enggak ada, karena dia memang tidak sebagai mubal. Contoh yang lain, misalnya Malor tu bi Umaro, Umar, ya tidak bi Umarin, tapi bi Umaro, karena dia sekali lagi termasuk kelompok Ism Gairul Munzaref dan dia tidak mubal. Nah, apa bila Ism Gairul Munzaref ini sebagai mubal, maka batal hukumnya maka dia batal hukumnya tatkala dia kemasukan huruf jar maka ya dia dikasrah -kas sebagaimana isim-isim yang yang lain karena memang syaratnya isim ghairul munsharif itu tidak sebagai mudhaf jadi nanti kalau dia nekat ya. dia memang dipaksa dijadikan sebagai mudhaf maka ya dia tatkala kemasukan huruf jar maka dia di di kasrah. Contohnya misalnya salaitu fima tajidihim. Nah, tadi di awal kita telah pelajari masajid termasuk kelompok isim gharul munsharif. Akan tetapi dalam kasus ini masajid dia dijadikan mudhaf ya dari domir hum. Masajid kemudian ditambah dengan hum sehingga masajid sebagai mudhaf, hum sebagai mudhaf ilaih. Nah, Maka jika kasusnya demikian, maka batalah hukum isim ghairu munsharif sehingga tatkala dia kemasukan huruf jar, maka menjadi Harokatnya di kasrah, ya. Dapat dipahami saya kira ya. Kemudian ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, terbebas dari alif dan lam. Contohnya sama, shallaita nah, fi masajid. Lihat masajid Ya, isem qaril menseret dan dia tidak di kasroh apabila kemasukan huruf cer. Maka, tak kala dia memang betul-betul terbebas dari alif dan lam, ya, dia mengikuti hukum isim qaril menseret atau isem mamnuk minasor, sehingga tak kala dimasuki huruf cer, ya, dia di fat Contoh yang lain, misalnya maror tubi umaroh, ya, ini. Kemudian apabila isim wairlunun sharf ini memakai alif dan lam, kita perhatikan apabila isim wairlunun sharf ini memakai alif dan lam, maka batal hukumnya sehingga bagaimana? Sehingga tak dia kemasukan huruf j, maka dia dikasroh huruf terakhirnya. Dia tidak lagi dipatkh, ya mengikuti huruf, eh, mengikuti hukum wairlunun sharf akan tetapi dia mengikuti hukum-hukum isim yang lain yaitu apabila kemasukan huruf jar maka dia di dikasrah. Ya, dikasrah. Karena apa? Karena dia tidak memenuhi syarat yang kedua apa? terbibas dari alif dan lam. Sehingga contohnya salaitu fil masajidi. Ingat, salaitu fil masajidi dikasrah, bukan di fathah. Karena sekali lagi dia kemasukan alif dan lam padahal salah satu syarat dari isim ghairul munsorif adalah terbebas dari alif dan dan lam. Baik. Baik. Di sana ada beberapa kelompok yang dikategorikan sebagai isim ghairul munsorif. Baik. Apa saja kelompok isim yang masuk ke dalam kategori isim ghairul munsorif. Maka kita perhatikan. Yang pertama yaitu bentuk jamak yang berpola mafailu ingat bentuk jamak yang berpola mafailu nah bentuk seperti ini dinamakan silroh muntahal jumuk ya sebagai pengetahuan saja bentuk semacam ini dinamakan silroh muntahal jumuk ya di antaranya bahwasanya bentuk ini dia mempunyai pola mafailu Contohnya misalnya Masajidu, ya, polanya apa? Mafailu, maka karena mengikuti pola semacam ini, maka dia dikategorikan sebagai isim ghairul munsharif atau isim yang dia tidak boleh ditanwin, dan demikian pula tidak boleh dikasrah. Contoh yang lain misalnya Makahidu, ya, polanya sama dengan Mafailu, artinya tempat-tempat duduk. Karena polanya sama dengan Mafailu, mengikuti pola Mafailu, maka dia termasuk kategori isim Ghoirul Munsarif. Baik, kelompok yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu isim Maksur yang berjenis Mu'annas. Ya, isim Maksur yang dia berjenis Mu'annas. Contohnya misalnya Kubro. Kubro. Ya, dia adalah termasuk digunakan untuk Jenis mu'annas, kubro, yang besar. Kemudian khubla, yang hamil. ya Jelas, maksudnya yang hamil memang hanya digunakan untuk jenis perempuan. Sehingga kubro, kemudian khubla, ini dia tidak boleh ditanwin. Dan dia masuk ke dalam kelompok isim gawirul munsorif. Ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga adalah isim mamdud yang berjenis muannas, ya karena sebagaimana kita ketahui namanya isim itu ditinjau dari jenisnya ada yang mutakar, ada yang muannas. Demikian pula isim mamdud maka dia juga mempunyai jenis mutakar dan muannas. Nah untuk isim mamdud yang dia mempunyai jenis muannas maka dia tidak ditanwin. Contohnya misalnya Makhra'u, artinya padang pasir termasuk muhanes majazi. Kemudian hamra'u, artinya yang merah. Nah, yang merah, tapi sifat ini digunakan untuk jenis perempuan. Sehingga, karena dia termasuk isim mamdut yang berjenis perempuan, maka dia tidak ditanwin. Baik, kemudian yang keempat Kelompok isim wairul munsorif adalah nama perempuan Nama perempuan Maka dia tidak ditanguin Demikian pula apabila kemasukan huruf jer Maka dia juga tidak dikasro Karena nama perempuan ini dikategorikan sebagai kelompok isim wairul munsorif Contoh nama perempuan misalnya Aisyah Ya Aisyah ini bacanya Aisyatu, bukan Aisyatun. Kenapa? Karena termasuk kelompok nama perempuan. Kemudian Maryam, ya bukan Maryamun, akan tetapi Maryamu. Ya, demikian pula dengan nama-nama perempuan yang lain, masih banyak. Silakan cari uh, cari sendiri ya, cari sendiri nama-nama perempuan banyak sekali ya. Kemudian Kelompok yang lain yang dikategorikan sebagai kelompok isim Ismailiul Munasir adalah nama yang berpola Fu'alu, ya, nama yang dia mengikuti pola apa Fu'alu. Ya, walaupun nama ini untuk nama laki-laki, contohnya misalnya apa Umaru, ya, bukan Umarun, akan tetapi apa Umaru, karena dia mengikuti pola apa Fu'alu. Baik. Contoh yang lain misalnya Zuhalu. Ya, dia juga mengikuti pola apa? Fu'alu. Sehingga dia tidak boleh ditanwin. Karena masuk kategori dari apa? Isim Wairul Munsorif. Kemudian, kelompok yang lain. Yang masih dalam kategori isim Wairul Munsorif. Adalah nama yang diakhiri dengan tambahan Alif dan Nun. Jadi, apabila ada nama orang, dia menggunakan tambahan alif dan nun, maka nama ini dia masuk kategori isim wairul munsorif. Contohnya, misalnya, Usmanu. Kita lihat, di akhirnya ada tambahan alif dan nun. Maka, dia masuk kategori isim wairul munsorif. Dan tidak boleh ditanwin, tidak boleh dibaca Usmanun. Contoh yang lain, Salmanu. Dia juga tidak boleh dibaca Salmanun. Ya, karena dia termasuk kelompok isim Huayrul Munsari. Baik, kemudian kelompok yang lain adalah nama orang asing. Nama orang asing. Maksudnya, nama bukan asli nama orang Arab, Dikenal dengan nama Ajang. Ya, bukan nama uh, asli orang Arab. Contohnya, Ibrahimu. Nah, Ibrahim bukan nama asli orang Arab. Kemudian Ismailu, ya ini demikian pula termasuk nama hajam sehingga dia termasuk kelompok isim Ismailiul Munshori. Nama orang asing banyak sekali ya, silahkan ya nama antum mungkin nama orang asing, misalnya ya banyak, Ono ya, nah, dan nama-nama yang lain. Baik, kemudian sebagai catatan yang perlu kita perhatikan ya catatan yang pertama catatan yang penting bahwasanya isim maksur yang bukan kelompok muannas maka tidak termasuk isim gairul munssarif karena yang termasuk kelompok isim gairul munssarif hanya isim maksur yang dia apa termasuk kelompok atau berjenis muannas kalau nggak muannas ya dia munssarif ya contohnya misalnya hudan dia pakai tanwin hudan kemudian Patan, ya, hudaan, artinya petunjuk. Kemudian, patan, artinya remaja. Ya, dia ditanwin, karena memang dia adalah isim yang bukan masuk kelompok gairul munsorif, karena dia bukan berjenis muannas. Kemudian, catatan yang lain yang tidak kalah pentingnya, bahwasanya semua nama orang, nah ini, semua nama orang yang diakhiri dengan tak marbutoh ingat, pokoknya ada nama orang, kita yakin itu nama orang dan diakhiri dengan tak marbutoh maka dia wa'irul mun'salif maka dia apa wa'irul mun'salif walaupun digunakan untuk nama orang laki-laki jadi memang ada di sana ada nama orang laki-laki akan tetapi menggunakan tanda taknis yaitu menggunakan tak marbutoh namun demikian tetap Isim ini nama orang ini dia nggak boleh ditanwin. Contohnya Muawiyah, Muawiyah nama orang laki-laki ya, Muawiyah ya dia tetap tidak boleh ditanwin. Contoh yang lain misalnya Polhah, ya pakai takmar putoh dia juga nggak boleh ditanwin. Dan masih banyak contoh yang lain, Usama kemudian uh, masih banyak ya, Warohah ya masih banyak. Pokoknya kalau dia Menggunakan tak marbutoh, dia tidak boleh ditangwin Baik, kemudian yang nomor tiga, catatan yang tidak kalah pentingnya dengan catatan-catatan di awal bahwasanya nama negara dan kota dikategorikan sebagai nama perempuan Sehingga termasuk kelompok Wairul Munsariq kalau kita menemukan suatu isim dan kita yakin itu nama negara atau nama kota, maka dia masuk kelompok isim ghairul munsharif sehingga dia tidak boleh ditanwin, demikian pula tidak boleh dikasrah. Contohnya misalnya Misr, ya Mesir, ya nama negara. Kemudian Ba'dat, ya Bangdadu. Nah, ya boleh Bangdadun karena nama kota, ya nama Kota. Baik, demikian pembahasan tentang uh, materi Al-Mamnu Minasar Atau isim Warul Munsarif Atau kelompok isim-isim yang tidak boleh ditanwin Demikian mula tidak boleh dia dikasrah Selain itu, maka secara umum dia adalah masuk kelompok isim yang dia Apabila memang tidak kemasukan alif dan lam, ya, dia ditanwin. Apabila kemasukan huruf jer, ya, dia apa? Si, di dikasroh.